Mama Hendra, apa komentar Anda? Tinjauan saya tidak dari segi agama ataupun dari segi sosial. yang ya. Tapi tinjauan saya dari hukum positif. Ya. Itu hukum yang berlaku di negara ini. Sebagaimana kita ketahui untuk hukum keluarga di negara ini mengenal berbagai macam jenis hukum itu sejak zaman gindir nah, jadi memang itu adalah merupakan penghormatan terhadap kemajemukan dari bangsa Indonesia oleh ananya diberikan kesempatan kepada di dalam hukum keluarga untuk diadili atau diperiksa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Yang pertama adalah undang-undang perkawinan, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974, sudah sejak tahun 1974, jadi jangan Jangan dibilang macam-macam lah, tapi itu sangat jelas. Yang namanya perkawinan itu dikatakan adalah perkawinan sah bila mana dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Itu adalah penghormatan negara terhadap agama. Negara itu melihat agama seseorang itu dari mana. Karena ini masalah hukum, maka bukti hukumnya adalah KTP atau Kartu Tanda Penduduk. Itu cukup, dan itu sebetulnya sangat sederhana. Yang kemudian selanjutnya, ada undang-undang waris, ada undang-undang peradilan agama. Ini yang penting, di mana undang-undang peradilan agama ini hanya mengadili mereka-mereka mereka yang beragama Islam misalnya. Sehingga tidak atas kesempatan kemungkinan pula, itu bukti yang paling kuat adalah KTP. Demikian, maka kolom KTP tersebut dari segi hukum adalah merupakan bukti hukum yang paling sederhana. Sekali lagi, yang paling sederhana untuk masyarakat guna membuktikan agama dan kepercayaannya itu. Kalau mau diganti hukum itu, ktp tolong, selahkan dulu solusinya. Kemudian bagaimana seseorang bisa mengetahui agama orang ini bagaimana? Karena ini sangat berkepentingan dengan tadi. Mengenai hukum waris, mengenai hukum perkawinan, dan lain sebagainya. Dari mana kita bisa melihat buktinya? Apa mau bikin lelucon? Dia harus ritual dulu di depan petugas. Harus dia melakukan, katakanlah, apa yang diperintahkan agama di depan petugas. Kami kira justru akan menjadi bertiretiret. Jangan terlalu menimbulkan hal-hal yang sensitif. Kembalikan saja bahwa KTP itu diperlukan sebagai bukti hukum. Tujuannya KTP itu apa sih kalau bukan bukti hukum? Kesel saja dengan logikanya orang-orang itu loh. Kenapa dibawa ke agama sih? Tapi Pak, ada pendapat yang mengatakan sebaiknya kolom agama di iktp itu dihilangkan, lantaran berpotensi disalahgunakan saat berada di daerah konflik. Bagaimana Bapak melihatnya? nah itu kan lain ceritanya, jangan kemudian begitu dicerang, daerah konfliknya yang harusnya diamankan ditetangkan, itu kan permasalahan keamanan dan ketertiban, jangan dilarik ke arah ke bukti hukum, IT jadi saya pikir justru malah sekarang ini masalah toleransi dan kebebasan beragama dan saling perhubungan beragama, ini yang justru malah harus ditingkatkan, bukan dengan cara melempar kasus-kasus sensitif yang kemudian membuat orang jadi terpancing gitu dalam konflik, sudah, bahkan saya Tadi kamu katakan, ini bukan masalah agama, ini masalah ID, masalah bukti hukum. Seperti kita tahu, agama yang diakui di Undang-Undang Dasar ada enam. Lalu bagaimana jika kelompok masyarakat agama tertentu merasa didiskriminasikan lantaran agamanya dianggap tidak resmi dan tidak ada dalam pilihan formulir IKTP? Kalau begitu kan masalah pengakuan agama resmi dan non-resmi itu Kayaknya cuma bisa-bisa mereka yang menimbulkan saja lah. Saya tidak pernah dengar itu ada agama resmi dan agama non-resmi Di dalam Undang-Undang nomor 1 sejak tahun 65 saja sudah dikatakan Agama yang ada adalah ini, ini, ini ini, ya Mulai dari Islam, Kristen dan lain sebagainya Dan juga tidak menutup kemungkinan adanya keyakinan dan kepercayaan agama-agama lain Saya menentang pendapat itu karena pendapat itu Kan? Kalau agama itu kalau memang memang agamanya misalnya tadi Oh Isma atau apa silahkan saja Minta sama Pak Lu saya minta di sini gitu. Kalau perkara itu enggak ada di formulirnya Kayak gini-gini Ya jangan begitu kita minta dorong aja Tolong ditulis Pak tetap Saya pernah waktu membuat KTP Tidak ada pekerjaan pengacara Tidak ada Yang ada cuma swasta Saya enggak mau Tolong tulis saya karena saya pengacara pekerjaan saya Bukan sekedar swasta saya bilang begitu Akhirnya ditulis juga nah, kok Akhirnya sekarang diakui ya, ada pengacara Silahkan dong usulkan, itu masalah administratif, masalah mungkin formnya dari sana seperti ini ya, kita minta rubah formnya dong biar biasa banyak. Itu bukan masalah pengakuan agama, jangan kemudian terlalu panjang, oh berarti ini agama kita gak diakui. Demikian pengacara Mahendra Data, saya Wendy Lim.